Bisa berkumpul kembali di Masjid Ar-Rawdoh Dalam keadaan sesehah walafiyah Malam ini Kajiannya Habib Muhammad Cuman beliaunya ada keperluan Tugas dakwah. Saya menggantikan Tapi saya tidak melanjutkan Apa yang beliau baca Biar beliau yang yang menyelesaikan sampai tuntas buku itu Karena buku itu karya Bah Buyutnya ya Ya karya Bah Buyutnya Tapi saya ambil tema yang Dibahas Senin yang lalu Tentang sholat ya, Tentang sholat As-sholah was-silah itu Hubungan salat itu hubungan Jadi siapa yang nggak salat Maka dia putus Hubungan Yang jadi masalah Putus hubungan ini bukan dengan Dengan perusahaan Ya putus hubungannya Bukan dengan orang tua Putus hubungan dengan orang tua itu kan Udah parahnya luar Biasa Putus hubungan bukan dengan pasangan hidup Putus hubungan bukan dengan anak Putus hubungan bukan dengan tetangga Putus hubungan bukan dengan uh, Tower Yang nggak ada sinyal gitu bukan Tapi ini putus hubungan Dengan Yang menciptakan Putus hubungan dengan yang Memberi hidup ya, Putus hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Dia memutuskan hubungan Dengan Allah Siapa dia? Orang yang Tidak mau sholat Makanya ada dua kategori Orang yang tidak mau sholat Itu kategori pertama Kufur Kategori yang kedua Fasik Yang melakukan dosa besar secara Terus menerus Yang kufur yang mana Yang dia tidak mau sholat Dengan anggapan sholat itu nggak wajib Ya eleng aja udah cukup Yang penting ingat Allah nggak usah sholat gitu. Nah ini kufur Karena menganggap sholat itu tidak Wajib Atau dia katakan sholat gak perlu 5 waktu Sesekali nggak apa-apa Ya sesekali gak apa-apa ini biasanya anggota kelompok-kelompok gak jelas ya anggota kelompok-kelompok gak jelas salatnya cuma malam dan gak sebut salat isya pokoknya biar gak putus hubungan dengan yang mencipta udah pokoknya salat sekali aja cukup nih naudzubillahmin berarti dia menganggap salat lima waktu tidak wajib ya salat lima waktu tidak wajib maka ini hukumnya dia udah murtad Bukan muslim lagi dia Dia sudah kufur Yang seperti itu diminta untuk kembali Ya meyakini ajaran Islam Kalau tidak maka dia murtad Maka kalau dia punya punya suami Hukumnya cerai Meskipun secara hukum negara belum cerai Tapi hukum agama dia sudah bercerai Sehingga kalau berhubungan Maka itu hukumnya zina Naudzubillah min zalik Kalau dia seorang seorang suami punya istri ya. Ya. Maka dia juga udah bercerai dengan istrinya karena dia udah keluar dari agama Allah Subhanahu wa taala. Ini menurut Madhab Syafi'i seperti itu. Nah, kalau yang kedua orangnya yakin salat itu 5 waktu wajib. Wajib salat 5 waktu. Yang enggak salat itu dosanya besar. Yang enggak salat itu akan masuk neraka Meraka. Cuman dia malesnya Luar biasa Ayo sholat Belum waktunya Ayo sholat Saya belum dapat hidayah Saya belum dapat hidayah Ayo sholat Nanti kalau umur saya 60 tahun Masih muda Saya masih foya, fo. foya. Jadi males Tapi dia yakin sholat lima waktu itu wah, Wajib Maka yang seperti ini tidak kufur Tidak murtad Ya tidak murtad, tidak kufur Hanya saja dia menantang Allah subhanahu wa ta'ala Dia melakukan dosa yang Sangat besar Sehingga dikhawatirkan Akhir umurnya Su'il khotimah Na'udzubillah min zalik Orang yang terus menerus berbuat dosa Kecil saja terus menerus Bisa su'il khotimah Akhir umurnya itu buruk Apalagi yang dosa besar terus, menerus. Naudzubillahin, nizalik. Maka dikhawatirkan dia akan suil khutima. Memang bisa jadi umur 65 sadar, tobat, akhirnya rajin salat. Bisa jadi. Ya itu kalau to tobat. Nah kalau tidak bagaimana? Bablas terus. Maka dia meninggal dalam keadaan meninggalkan so salat, karena malas. Nah bagaimana ancamannya? Ancamannya besar. Karena pertama kali nanti yang ditanya dikubur adalah solat. Kalau amal soleh bagaimana solat? Solatnya. Nah, terus bagaimana jenazahnya kalau dia enggak solat? Diperlakukan seperti apa jenazahnya ini? Dalam mazhab syafi'i. Selama dia mengakui solat lima waktu itu wajib, rukun Islam. Hanya saja dia males. Maka hukumnya tetap muslim. Hukumnya tetap muslim. Karena dia tetap muslim. Maka kewajiban yang hidup adalah memandikan jenazah seorang muslim. Kewajiban yang hidup adalah mengkafani jenazahnya. Kewajiban yang hidup adalah menyolatkan jenazahnya. Kewajiban yang hidup memakamkan jenazahnya. Kewajiban yang hidup, ya tadi mendoakan jenazahnya. Ini tugasnya yang hidup. Perkara dia dikubur bagaimana urusan Allah dengan di Dia, urusan dia dengan Allah Tentunya sebagai muslim yang baik Yang hidup tidak akan mengatakan Rasakno Kamu hidup gak pernah sholat Silahkan, incipi kamu Seksa kubur, ini muslim gak genah Ini muslim gak Gak genah Gak bener nih muslim yang seperti ini Muslim yang bener, kalau lihat saudaranya Udah gak salat Maka ketika saudaranya itu disolatkan Dia nangis nyolatkannya Allahumagfirlah. Nangis beneran. Tolong ya Allah ampuni dia. Ya Allah tolong rahmati dia. Ya Allah tolong maafkan. Dia karena ngerti ini, yang akan dihadapi di kubur nanti kalau enggak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala Kemudian nanti ketika menguburkan, ya dia akan doakan benar, benar-benar ya Allah tolong selamatkan dia. Buka harapannya kepada Allah taala itu. Bukan seperti sebagian orang hidupnya aja enggak pernah salat Ngapain disolatin Ya, ngapain disolatin? Jawabannya disolatkan, karena itu perintah syariah. Nah, perkara ada orang yang punya pendapat berbeda. Ya, wallahu a'lam. Silahkan ikut dengan pendapatnya. Tapi kalau Imam Syafi'i, rahimahullah, mengajarkan seperti ini. Jadi orang yang gak solat, karena dia menganggap solat itu wajib, tapi dia males, hukumnya dia muslim. Beda dengan yang mengatakan solat itu tidak wajib. Wajib. Nah, ini hukumnya dia bukan Muslim, meskipun KTP-nya Islam. Dia udah murtad, maka kalau meninggal nggak boleh disolatkan, orang um, kafir kok. Masak orang kafir disolatkan? Ya, meninggal nggak boleh diurusin, dimandikan, dikafani seperti Muslim. enggak, dia bukan Mos, bukan Muslim. Maka perlakukan jenazahnya sesuai dengan keyakinannya dia berarti dia bukan beragama es Islam, dengan catatan kalau memang ada saksi. Ya ada saksi yang dia itu menyatakan seperti itu. Kalau cuma diduga-duga tidak bo, boleh, paham ya? Diduga-duga. Oh ini kelihatannya emang dia menganggap sholat nggak wajib kok kelihatannya lah ini nggak boleh, nggak boleh kelihatannya. Tapi kalau memang nggak ada saksi yang melihat dia seperti itu, maka dihukuminya dia orang yang malas so, sholat meninggalkan sholat karena ma, malas. Makanya kita tetap harus menyolatkan, jenah jenazahnya. Ini kadang jadi perkara itu di masyarakat. Ya. Ada ibu-ibu yang enggak pernah salat meninggal dunia. Tetangganya mau nyolatkan, anaknya ngelarang. "Jangan salatkan ibu saya, soalnya seumur hidup enggak pernah salat." Ini kan jadi kacau gitu ya. Nah, kalau anaknya ikut pendapat seperti itu terserah, tapi seorang muslim kan punya kewajiban menyelenggarakan jenazah muslim yang lain. Kalau emang dia tidak ada pernyataan menganggap sholat itu gak wajib, berarti dia yang malas gitu kan? Nah kalau malas, berarti ya wajib disolat, disolatkan. Sampai di sini jelas, jelas ya? Nah sholat ini kalau sampai ada orang yang meninggalkan sholat, malas, ini yang malas. Kita nggak bahas yang mengingkari sholat, jelas kufur itu. Ini yang malas, orang yang malas sholat. Alasannya apapun, malas sholat. Maka baju yang dia pakai melaknat dia. Jangankan yang lain. Baju yang dia pakai sehari-hari melaknat dia. Semoga Allah melaknatmu. Jadi bajunya itu jengkel. Bajunya gak seneng. Kok saya melaknat di tubuhmu? Gak mau bajunya. Jadi bajunya juga benci sama dia. Bajunya benci sama sama dia. Apalagi malah malaikat. Tempat dimana dia duduk. Tempat itu melaknat dia. Dimana dia berada. posisi dia dimanapun dilakat oleh yang ada di situ Kenapa karena orang yang meninggalkan salat itu menentang Allah Subhanahu Wa Ta'ala nah yang jadi masalah jadi masalah kalau kita lihat di negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini yang kita cinta ini kira-kira yang meninggalkan salat banyak atau sedikit dengan umat Islam yang luar biasa yang meninggalkan salat biasa atau luar biasa Luar biasa nah, Kalau yang meninggalkan sholat berarti kan banyak tempat yang dilaknat Betul kan ya Banyak tempat yang di dilaknat Sehingga bagaimana berkah itu akan turun Bagaimana berkah akan tu turun Makanya dikatakan dalam kitab Fatahul ilah itu Berkah itu akan turun Rahmat itu akan turun Pertolongan Allah akan turun Di tempat yang disitu penghuninya sholat Makanya tempat yang terbaik di muka bumi ini masjid tempat kumpulnya orang so, salat. Itu rahmat Allah, berkah Allah turun di di situ. Ya itu tempat yang terbaik. Maka rumah kalau rumah itu enggak ada yang salat, panas tuh rumahnya itu. Panas, enggak ada rahmat, rahmat enggak turun. Enggak enak buat tinggal. Gersang, hati jadi ger gersang. Tapi kalau penghuninya salat, rajin salat, maka rahmat Allah itu turun. Nah sementara para wali itu rajin salat bukan cuman yang wajib. Auliya wassolihin itu ya selain salat qobliyah ba'diyah, selain rawatib, auliya wassolihin mereka juga salat tahajud. Mereka salat duha. Rumahnya itu diisi salat dan salat dan salat dan salat dan salat. Masih ingat kisah Al Habib Abdullah bin Umar bin Yahya rahimahullah. Habib Abdullah bin Umar bin Yahya anhu itu diimpikan rumahnya lebih tinggi dari rumah warga kota yang dimana beliau berada ya rumahnya lebih lebih tinggi rumahnya lebih tinggi dibandingkan rumah ya rumah orang-orang yang di, di sekitarnya akhirnya diteliti kok sampai ada orang soleh yang mimpi lihat rumahnya seperti itu lebih tinggi dan bercahaya maka beliau menjawab Ya, setiap ruangan di rumah saya itu saya solati. Setiap ruangan saya solati dua rakaat sunnah khutul Qur'an, Khatam al Qur'an. Jadi setiap ruangan disolati dua rakaat, ya dan khatam al al Qur'an. Sementara ruang tamu di situ dihatamkan al Qur'an 40 kali ha hatam dan semuanya dalam salat so Sehingga rumahnya itu ya berubah, rumahnya berubah. Dan nah, sementara kita rumah-rumah kebanyakan kita-kita ini gitu ya. Itu lebih lebih banyak buat salat atau buat nongkrong yang nggak manfaat. Dan begitu. Makanya kalau kita perhatikan, kita perhatikan perhatian muslim Indonesia kita-kita ini. Kita-kita yang di Indonesia ini perhatiannya terhadap salat itu masih tipis. Buktinya dari gambar bangunan rumah nanti Anda set di Google cari gambar apa namanya rumah-rumah gitu ya desain rumah desain rumah minimalis masya Allah dapur ada taman ada toilet ada ya kan semua ada yang enggak ada apa musola ruang ibadah entah muslim non muslim mestinya kan ada ruang ibadah tapi musola tidak tidak ada berarti ini perhatian kita Semua sholat besar atau kecil nih Kecil kalau perhatian kita itu besar otomatis kita bangun rumah itu nomor satu mikir salatnya tempat salatnya meskipun kita salat di masjid tapi kan dianjurkan jangan jadikan rumahmu seperti kuburan makanya salat sunnah itu diutamakan di ru, di rumah daripada di Mas masjid masjid itu memperbanyak salat wardhu tapi itu sunnah maka yang paling utama adalah dirruk di rumah paling utama nah sementara rumah ini nggak ada salatnya Lain dengan Sina Abu Bakar As-Siddiq R.A. dan para sahabat Mereka punya Ruangan khusus untuk salat Kalau kita bilang itu mushol Ada ruangan khusus Kalau kita enggak, yang khusus apa? Ruang untuk buang isi perut khusus Bahkan 4-5 Di satu rumah kadang Ada yang 4, ada yang 3, ada yang 2 Kan begitu, ruang untuk Buang isi perut khusus Ruang untuk makan Isi perutnya khusus Ruang untuk memproses Agar jadi makanan, dapur Itu juga ho, khusus Ruang untuk nonton televisi Khusus Ruang untuk tidur, khusus Kamar, tapi ruang untuk sholat Sak kecekele. Seadanya ruang Walaupun dimanapun kan bisa, bumi Allah ini luas Dimanapun kita sholat Itu jadi masjid Masya wow, Allah, kalimatnya benar Tapi pikiranmu yang keliru Emang dimanapun bisa sholat artinya Allah memberi kemudahan pada hambanya untuk sholat di ma, dimanapun. Tapi kita disuruh suruh menyiapkan tempat khusus untuk salat so sholat. Tapi punya dalil banyak turah-turah dalilnya. Tadi saya naobakar asyidik itu udah udah cukup sebetulnya. Tapi coba kita baca kitab Bukhari Kita masih ingat ada seorang tunanetra. Sahabat tuna tunanetra yang biasa salat berjamaah di Masjid Nabawi bersama Nabi Muhammad SAW tapi karena semakin berat medan menuju Masjid Nabawi ya, karena ada hujan, tanahnya becek tubuhnya juga udah enggak seperti dulu maka orang ini sahabat ini mendatangi Nabi Muhammad SAW dan mengatakan, ya Rasulullah saya udah enggak bisa lagi pergi ke masjid untuk salat di masjid maukah Rasulullah ke rumah saya Ya, saya sudah siapkan ruangan khusus untuk sholat bersama beberapa orang di situ. Tolong Rasulullah ke rumah saya untuk untuk untuk sholat di situ dulu gitu. Untuk sholat di di situ. Maka besok paginya pagi-pagi ketika matahari udah meninggi ya agak panas gitu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berangkat ke rumah sahabat tadi. Nyampe rumahnya Rasulullah nanya di bagian mana kamu pengen saya sholat. Artinya Rasul nggak masuk sembarangan sholat. Tidak mengatakan, oh sholat dimanapun boleh gak jadi masalah. Semua tempat mulia. Tapi Rasul ngerti, sahabat ini menyiapkan musalla ruang khusus. Maka Rasulullah di bagian mana kamu ingin saya salat Di sini ya Rasulullah, udah ditunjuk tempatnya khusus. Maka Rasul salat dua rakaat. Rasulullah sholat dua rokaat. Sahabat fasofafnah. Para sahabat kemudian membuat sholat di belakang Rasulullah. Itu salat sunnah berjamaah. Dan itu di waktu luhaah. Nah ini menjadi dalil bolehnya, meskipun tidak dianjurkan, tapi bolehnya salat duha berjamaah. Ya boleh salat duha berjamaah. Nah di situ selesai selesai salat kemudian Rasulullah enggak boleh pulang dulu. Rasulullah makan bubur dulu, makan bubur. Nah ketika tahu Rasulullah SAW ada di situ, maka tetangga-tetangga sahabat kumpul semua di situ. Yang kumpul semua di di situ. Itu singkat cerita dari hadit. yang diriwayatkan dalam kitab shohibuh Bukhari atau shohib muslim atau kitab-kitab sunan yang yang lain. ada banyak pelajaran yang bisa dipetik. satu tadi bahwasanya sahabat itu kalau nggak bisa ke masjid maka buat ruangan khusus untuk sholat di ru, di rumah. nah kita udah ke masjid nggak bisa, ruangan khusus juga nggak nggak punya. Ya, ke masjid nggak bisa bukan karena nggak bisa ke masjid karena kita malas kan ya, kitanya malas nggak bisa ke masjid dan dan tidak ada ruangan khusus di ru, di rumah untuk so, sholat. Yang kedua, Rasulullah SAW sangat menghargai undangan sahabatnya untuk minta berkah. Nih. Ini kan sahabatnya minta diberkati, ya Rasulullah salati dulu, nah, ngapain Rasulullah salatin dulu kalau nggak nyari berkahnya. Jadi sahabat cari berkahnya Rasulullah, makanya kita sekarang kalau bangun masjid, bangun musholah, ya minta diberkati orang sholah dulu, cari orang sholah yang ahli salat ahli fikir, ahli wirid, tolong yai, ya. tolong ulama, Datang ke masjid saya, tolong kamu salat dulu. Jangan kita enggak ya? Masjid rumah Allah. Ini tempat ibadah. Enggak butuh berkahnya orang lain. Enggak begitu nih Ini sahabat cari berkahnya Nabi Muhammad SAW. Berarti kita dianjurkan cari berkahnya pewaris para para nabi al ulama warthatul Sahabat ada Rasul. Nah, kalau tabiin ada soha. Sahabat tabiut tabiin ada ta tabiin, kan begitu ya, ini terus sampai sekarang, pewaris-pewaris beliau-beliau masih ada, nah, tinggal kita cari, cari berkah, nah situ ada pelajaran dari para ulama, nah kalau udah ngundang Nabi, jangan kemudian, terima kasih kanjeng Nabi, monggo, ya, silahkan pulang, ini kurang ajar, maka kalau ngundang Rasulullah, ya, ya diajari sama, sama sahabat, <tuh> Rasul suruh duduk, kemudian dikasih ma makan, gitu, Seadanya gak memaksakan diri, ini dibuatkan bubur. Bubur yang enak gitu ya. Makan gitu. Makanya kita kalau ngundang seseorang, kita ngundang loh ya. Maka kita juga harus menyiapkan sesuatu. Meskipun cuman air putih gitu. Ada sesuatu yang diin, diincipi gitu. Jangan sampai pisah tanpa mencicipi sesuatu. sesuatu. Ini yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Artinya rumah itu harus ada ruangan khusus untuk sholat. itu nanti ruangan yang diparkir malaikat, malaikat parkir. Tahu. Dan sekarang malaikat mau parkir di rumah kita bingung. Mau parkir di mana? Masa malaikat parkir di dapur? Masa malaikat parkir di toilet? Oh, malaikat itu menyingkir dari toilet. Sampai orang dilarang bicara di toilet itu ya. Kenapa? Karena malaikat itu kalau ada dia bicara malaikat harus adat, malaikatnya balik lagi nyatet gitu. Padahal malaikat gak mau masuk toilet itu enggak mau masuk yang namanya WC itu malaikat gak mau. Malaikatnya pergi agak jauh. Terkontrol tapi agak jauh. Karena mereka suci, gak mau di tempat yang kotor. Di tempat yang bau gak mau. Maunya bau yang begini, harum-harum nikah harum, -harum ini. Ya, menyan ini. Menyan, menyan Islami ini ya. Uh, kalau bahasa bahasa kerennya aroma terapi, bahasa umumnya dupa. Malaikat sukanya aroma-aroma seperti ini. Nah, kalau di toilet enggak mau. dapur, aromanya bawang berambang, malaikat paling nggak seneng. Lalu nah, di mana? Ruang tamu, di situ banyak yang rokok, malaikat gantoyan, rokok. Ruang televisi, apalagi yang ditonton sinetron. Lalu nah, malaikat mau parkir di mana? Ini udah di atas mau masuk, mau mah? Masuk. Mau masuk? Kalau di rumah itu ada anjing, malaikat rahmat nggak mau masuk. Ternyata di rumah kita ini lebih banyak yang lebih mengerikan daripada anjing. Ada anjing saja malaikat rahmat tak mau masuk, tak mau parkir. Malaikat rahmat tu, kalau malaikat azab doyan. yang. Malaikat rahmat tak mau masuk. Nah ini kalau di di rumah itu ternyata ada sesuatu yang lebih dari anjing. Sesuatu yang lebih dari anjing. anjing. Coba itu yang di televisi itu. Itu yang dipertontonkan aurat yang terbuka, orang rasani, orang menggunjing, yang gak lain sebab sebagainya, hal-hal yang diri diridhai Allah Subhanahu. Wa ta'ala kan banyak itu ya Apakah malaikat mau parkir di ruangan nonton televisi ya nggak mungkin pingkir nah, terus malaikat parkirnya di mana gitu parkirnya di mana tempat salat uang oh, sejadanya selesai dilipat kok nggak jelas nih bukan tempat salat lagi ya hmm. apa ini Nah kalau ada musholat tempat khusus salat malaikat jelas uh itu ruangan saya parkir di situ malaikat malaikat parkir di di situ Saya tertarik sama salah satu teman lama saya. Itu yang punya saham di Bizhat, punya saham di Bizhat besar sehingga menguasai Bizhat ya. Beliau itu Pak Alwin kalau satu saat nonton tayangan ini, putra dari Bapak Mustanul Arifin almarhum, semoga Allah merahmatinya. Ya, Pak Alwin ini ketika memegang Bizhat, maka beliau merubah gitu, merubah aturan di antaranya pegawainya yang perempuan wajib pakai celana pan? panjang. Ya, yang muslimah kalau mau berjilbab, itu lebih baik, bagus, sangat dianjurkan gitu. Sehingga kalau kita masuk Pizza kan banyak yang berjilbab, yang enggak berjilbab pakai celana panjang. Kemudian di setiap apa namanya itu? Kalau HP counter, ini kalau ini apa ini? outlet gitu ya. setiap outletnya Pizza yang di luar mall, di luar mall. Maka di situ harus ada musholah Harus ada musola. Nah, Maka jenengan kalau pergi ke pizahat nanti ada musola. Kecuali kalau di mall karena di mall musolanya ikut mall, ikut musolanya mall. Tapi yang di luar mall di situ harus ada musol musola. Perhatiannya pada sholat itu luar biasa. Itu bawa keberkahan, bawa keber keberkahan. Nah sementara ini kita kita ini bangun rumah gambar untuk musolanya itu nggak jelas. Kalau kamar dibesarkan Dapur dibesarkan Musolah diciutkan Udah, segini aja gak usah besar-besar habiskan -besar. tanah ini habiskan tanah Saya itu paling senang kalau duduk di rumahnya orang Kemarin dulu saya diundang di ceramah Di daerah eh, Tempatnya pemancingan itu mana ini? Hah? Dekat cokro, sana janti sana ya Dekat sana So, saya itu dudukan di rumahnya Yang undang itu Rumahnya sederhana, nggak besar kecil. Cuman saya tertegun. Kenapa? Karena ada musola yang cukup gede di tengah rumah. Jadi kalau ukuran rumahnya itu misalnya tujuh kali tujuh gitu ya, itu ada apa namanya dua kali dua. Itu untuk musola, kan? Persentasenya besar ini. untuk musola. Saya ngomong ini yang menyebabkan rumah ini berkah. Dan kok saya betah di sini ya ini nih. Ada ruangan ini nih, ada ruangan nih, ini, ini ruangan yang khusus untuk salat so, Nah kita sebagai Muslim anehnya kok nggak nyiapkan ya di rumah kita ruangan khusus untuk salat Coba kalau kita lihat orang-orang yang e, Cina yang tempo dulu itu ya, saya udah lama sih nggak masuk rumahnya orang Cina. Yang non Muslim, yang non Muslim, mereka punya tempat apa itu untuk ibadahnya itu ya? Dikasih nanti dikasih dupa juga kan. Dikasih dupa. Terus untuk begini-begini itu kan. Ya sesuai dengan alirannya. Konghucu kalau enggak salah. Itu di setiap rumahnya ada sudut ruangan. Ada ruangan kecil tapi ada di situ. Ada di situ tempat dia. Untuk untuk khusus ibadah. Ya untuk khusus ibadah. Lah kita nih muslim. Yang benar-benar agama. Inna dina inda allahil islam. Tapi kenapa sholat ini yang paling penting jantungnya kehidupan kok tidak ada perhatian dari mulai tempatnya sampai pelaksanaannya perhatian yang lebih jelas sampai di sini jelas alhamdulillah ya nanti urusan kitab fathul ilah biar pip Muhammad ini saya cuma nyambung bab sholatnya aja ya dan bab yang rotok meden meten ini biar pip Muhammad saya yang ngenteng ngenteng saja yang gampang gampang soalnya saya kalau nakut nakutin saya yang takut duluan nanti. saya takut keluar. Nah ini salat itu ash-shilah. ya ash-sholah was Salat itu hubungan dengan Allah. Makanya dikatakan eh salat itu seperti kepala dari jasad. Orang enggak punya kaki masih bisa hidup. Enggak punya tangan masih bisa bisa hidup. kalau enggak punya kepala? Bisa hidup. Tak bisa mati. Makanya orang yang enggak salat itu udah enggak bisa menikmati kehidupan dia. Gersang. Ger, gersang. Dan orang yang sholat, kepalanya nyambung. Mikirnya bisa benar. Sehingga orang yang sholat, kita nggak bahas sholatnya baik dulu. Sholat dulu lo ya. Sudah genep dulu lima waktu, nggak bahas baik. Udah sholat lima waktu itu, di Al-Quran dikatakan, Wa'mur ahla Perintahkan keluargamu sholat. Dan bersabarlah. Kami akan kamu rezeki, kami tidak pernah minta rezeki dari kamu. Artinya, jangan gara-gara mikir rezeki meninggalkan salat. Dan kalau kamu salat, jangan khawatir rezekimu akan mudah didapat dan barokah. Makanya orang yang salat itu nyambung. Kakek saya almarhum Al Habib Ahmad bin Abdurrahman Al Aidrus, kakek saya almarhum, itu lagi sakit enggak enggak bisa gerak, datang tamu. pengen ketemu akhirnya disuruh masuk itu di ruangan dimana kakek saya terbaring terbujur sudah nggak bisa gerak itu mengatakan habib saya ini kirim sapi sekian puluh ke Bogor dari Pati tapi sampai hari ini sapinya nyampe duitnya nggak nyampe nyampe artinya nggak dibayar sama sama orangnya maka kakek saya cuma ngomong salat- salat bapak salat aja salat InsyaAllah nanti dibayar sama orangnya Sholat Akhirnya orang tadi tertegun Terus keluar dari ruangan dimana kakek saya ada Ke ruang sebelah Dan ngomong sama ayah saya Bip, Saya mau numpang wuluk, saya mau salat Memang betul saya sejak remaja Sampai sekarang sudah meninggalkan salat Sudah meninggalkan salat Nah kita ini kadang Banyak masalah Tapi justru akhirnya salatnya bermasalah Gara-gara banyak masalah, aku lagi aku lagi ada masalah ya Allah. Terus malah salat lucu ya. Ya Allah, aku malah salat karena aku lagi ada masalah. Ini kira-kira lucu atau menggelikan nih. Sama aja ya, sangat menggelikan. Ya Allah, aku lagi ada masalah. Jadi seakan kan enggak solat enggak apa kan? Ya Allah, kan aku lagi ada masalah. Please, ya Allah kan, kamu kan harus perhatian sama aku harus ngertiin aku ya Allah. Ini otaknya kebalik itu kan ya, otaknya kebalik. Mestinya kalau kita lagi ada masalah, justru kita kembali kepada yang memberi masalah. Ya Allah, tolong saya. Basta'inu bissobri wa sholah. Ambil pertolongan dari Allah, bissobri wa sholah. Bissobri itu para ulama, dengan kesabaran dalam arti dengan puasa. Basta'inu bissobri wa sholah. Ambil pertolongan dengan sabar dan dengan salat Dengan puasa, dengan salat. Makanya kalau ada masalah, yo salato Bukan ada masalah akhirnya malas So solat. Sehingga waktu itu saya sempat buat tulisan di di BBM ya. Saya buat profil picture gambar DP saya. Saya mengutip ucapan yang ada di dunia maya. Saya tulis ulang agak bagus gitu. Kalimatnya seperti ini. Jika kita bingung, saya mau ngomong anda tuh enggak enak. Kayak kayaknya kok yang bingung cuma anda saya enggak bingung gitu kan ya. Jadi kalimatnya jika kita bingung. Ya, jika kita bingung ingin memperbaiki hidup tapi kita bingung harus memulai dari mana? Maka mulailah dengan memperbaiki salat. Rumah tangga kacau, perusahaan hancur. Ya. Udah hidupku hancur, aku harus mulai dari mana? Dari mana harus aku perbaiki? Perlu usah mikir ada-ada. Salatmu dandanono. Usahajo-ajo perbaiki salat. Salatnya baik, hidupnya akan baik. Salatnya baik, hidupnya akan Seperti mobil dulu. Ini mobil kok bobrok? Mau ditandani dari mana dulu? Bingung kan ya orang? Dibingung. Lah ini kehidupan yang luas. Mau diperbaiki dari mana? Bingung. Enggak usah bingung. Mulai perbaiki dari salat. Karena janji Allah, wastainu was salat. Ambilkan pertolongan dari Allah Dengan sabar dan dengan sholat Begitu sholat, nanti Allah akan Perbaiki hidup kita, dikasih petunjuk Nih, kamu gini Nih, kamu gini Nih, kamu gini Sholat, ini jadi pegangan yang luar Luar biasa Alhamdulillah, saya nggak nyangka Ini bisa ngomong 30-40 menit Ini, ya tidak Menyangka Bahas babnya Bip Muhammad Saya perlu dikasih tapi Muhammad sore tadi nanti malam tolong gantikan BBA gitu ya gitu. Saya bilang sama Mas Seto, Mas Seto tolong kamu nanti kasih pembukaan dulu ya. Kalau saya enggak muncul berarti kamu yang ceramah gitu. Akhirnya pembukaannya Allahumma sol dipijak solawatan itu ya. Dajak ya akhirnya saya muncul kena setrumnya selawat itu. Ya, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Pertanyaan boleh ya, pertanyaan, jujur. Kita tuh kalau punya baju pengen bagus, betul ya? Kalau punya motor juga pengen bagus, motor jelek aja dicuci, dihias-hias gitu kan? Dikasih stiker, ya, betul kan? Pengen bagus. Punya kamar ya, pengennya bersih, bagus, betul. Semuanya kita pengen pak, ba bagus. Tapi punya sholat, pengen bagus nggak? Allah Akbar. Wah. Asalamualaikum Salatnya enggak pengen bagus itu. Salatnya enggak pengin bagus, asal so salat. Padahal nanti yang pertama kali dicek salat. Salatnya lulus, selesai. Salatnya lulus, selesai. Kenapa? Karena yang dikasihkan Allah kepada Kanjeng Nabi itu ketika miarat salat, enggak yang lain. Salat. Jadi dalam salat ini ada sesuatu yang luar biasa yang Allah titipkan di dalam salat. Karena kajian Nabi ketika ketemu Allah taala enggak dikasih yang lain. Enggak dikasih yang yang lain, disuruh bawa pulang so salat. Bawa pulang salat. Berarti dalam salatnya ada sesuatu yang luar biasa. Tapi kita kok menganggap salat ini biasa-biasa saja. Padahal dikatakan dalam sebuah patah para ulama, as-shalah mi'rajul mukmin. Sholat itu makrotnya seorang mu'min. Kalau kita sholat ngadep, maka Allah ngadep kepada kita. Artinya Allah akan menjawab apapun yang kita kita sampaikan secara lang, langsung. Betapa beruntungnya kita ya boleh ngadep Allah ya. Dan Allah mau ngadepin kita. jenengan datang ke sini aja belum tentu saya temuin kok. Ya betul kan ya. Habibnya gaya nih capek-capek datang nggak ditemuin gitu kan? Jadi Allah Ta'ala yang luar biasa nih maha hebat. Loh kok itu mau, nemuin kita yang maha jelek. Kok mau? Mestinya baru berdiri aja, kita udah keder. Terima kasih, syukur. Alhamdulillah, makasih Allah. Udah boleh berdiri. Tapi kita berdiri ngadep Allah, gendang rampung, gendang rampung. Semoga cepat selesai salatnya Begitu selesai, yes. Selesai kewajibanku. Ini sebetulnya salat atau kurang ajar nih. Iya, salat tapi salatnya kurang ajar. Kenapa? Karena ketemu Allah sama sama nggak niat, ya kan? Kalau pisah dari Allah bahagianya luar biasa. Nah, ini sikap tentang pemahaman salat aja masih belum betul itu. Salat itu apa? Ini banyak nggak tahu. Karena kita dari kecil juga nggak belajar betul tentang salat itu apa. Salat itu pertemuan dengan Allah salat itu berhubungan dengan Allah Begini saya kasih gambaran Biar contoh yang gamblang saja Handphone Handphone mereknya apapun Mau handphonenya jelek Mau handphonenya bagus Itu nanti kalau mau dibuat Telepon Biar jernih Koneksinya harus Bagus Kalau koneksinya bagus, ada ada tower yang nggak terlalu jauh, sinyalnya kuat, maka kita mau download juga ce, cepat, nggak putus, putus telepon juga nggak ada grrr, gak ada begitu. Nah, lancar aja gitu kan? Lancar saja. Lah bayangkan kalau kita nyambung sama Allah taala. Nyambung sama Allah itu. Lah apa yang nggak bisa kita download? Apa yang nggak bisa kita download? Oh, nyambungnya ke Allah itu kira-kira seperti apa Itu sinyalnya Kuatnya luar luar biasa Nah kenapa kita ini sekarang hidup gak beres Kita ini putus hubungan kok Putus hubungan gak nyambung Tel, pedot Ya apa? Pedot, gak nyambung Makanya hidup tuh kena goncangan dikit Ya remuk Pengen kontak ya bingung Takbir-takbir tapi gak nyambung-nyambung Allahu Akbar gak nyambung-nyambung Karena salatnya belum sila. Salatnya belum nyambung dengan Allah Subhanahu wa taala karena salat pun nggak sadar ini lagi ngadep Allah. Seorang ulama mengatakan, saya kalau salat itu saya merasa mati itu di belakang saya ngejer-ngejer saya ini. Ya, dan saya lagi berdiri di atas surat al mustaqim. Kalau kepreset jatuhnya ke? ke neraka. Di depan saya ada surga. Nah, kalau orang udah salat modelnya begitu khusyuk atau enggak khusyuk? Khusyuk lah. Tidak sempat pikir yang lain. Ini sampai obat didik. Jadi oba dikit jegoran rokok. Jadi salatnya tegak, betul nggak gerak. Sementara kita ini salat gerakannya luar biasa. Coba tadi jenengan saya kita ini salatnya tadi. Kira-kira penuh gerakan atau bisa diem? Polah atau enggak polah? Macam-macam gitu ya. model gerakan kita macam-macam. Makanya njenengan nanti boleh lah. Minta di masjid mau pasang CCTV satu aja, mau survei salat lima waktu selama seminggu. Nah, itu nanti gerakan orang yang salat lucu tuh. Nanti ada yang subhanallahuliman hamidah tuh ngepir gitu ya. Ya kan? Subhanallahuliman hamidah, tangannya gerak-gerak. Ya kan? Ada yang begitu? Ada, nanti ada yang lagi cinjit turun, cinjit turun. Ya, ada tak ya begitu? Wada. Ada lagi nggak sadar sama udu udu upil Gak sadar Dalam sol, dalam salat Karena dia nggak kontrol dirinya, nggak tahu ngadep siapa. Orang baru ngadep calon mertua. Nih seperti Mas Edwin nih sekarang lagi ke Purwokerto ngelamar nih. ini ngadep calon mertua. Gak bisa ngomong, cuma bisa kemeringat gitu. Kan begitu? Tu meringat, nggak bisa ngomong, gitu ya. Lemes gitu. Kalau udah rampung baru, Alhamdulillah. Bila udah udah selesai gitu kan, nah, ini kita ngadep Allah Taala, kira-kira begitu tidak sikap hatinya? Ngadep Allah diterima tidak saya? Diterima atau ditolak? Mestinya kan hatinya begitu kan? Ini enggak, buat tombol yoharab murah, buat tombol yoharab murah kurang ajar dah ini. <guluh> diterima ya terserah kamu ya Allah, enggak diterima juga terserah kamu. Ini kurang ajar dah yang model begini, kurang ajar. lah siapa kayak itu? Ya kita itu. Gak usah bahas orang lain. Ya kita ini masih model sholatnya seperti ini. Ya alhamdulillah udah udah salat. Tapi jangan ngomong alhamdulillah saya sudah salat. Bukan begitu Kanjeng Nabi ngajari. Kalau untuk urusan ibadah suruh lihat yang lebih tinggi tinggi. Oh, gandeng ibadah alhamdulillah saya sudah salat. Tapi urusan duit enggak pernah ngomong alhamdulillah sudah punya uang 100.000 cukup. Enggak toh? Urusan duit saya enggak punya duit padahal di kantong ada 200.000, bilang enggak punya duit. Jadi dianggap dia punya duit itu kalau uangnya ratusan juta itu baru punya. duit urusan duit enggak pernah mau lihat yang lebih rendah. Tapi kalau apa namanya? urusan urusan salat ya, lihatnya yang lebih rendah. Oh, dibanding dia kan mending saya. Saya kan udah salat, dia kan salatnya padang mati, padang mati, biar rebat, kadang salat kadang tidak. Ya udahlah, saya udah cukup begini aja ini. Ni naudzubillahi min madzaalaim. Sudah ya, insyaallah nanti kita sambung hari rebo kajian lagi. Untuk teman-teman, terbuka besok kita ngajinya Di rumah Ibu Seha Walafiah Yang belum tahu Kumpul aja di Rodoh Nanti bareng-bareng Sholat Isya, salam Doa, zikir, langsung berangkat ke rumah Ibu Seha Walafiah Insya Allah Yang sudah tahu, langsung aja ke sana Habis maghrib langsung ke ke sana Nanti bisa sholat di langgar barokah itu kan Di depan Ibu Seha ada langgar barokah Sholat di sana, yang sudah tahu Maksudnya biar nanti Uh, yang rumahnya deket sana nggak muter-muter kan kesian ya tapi yang dari sini ya kita bareng-bareng nanti naik motor dari dari sini demikian semoga barokah semoga manfaat mohon maaf saya tidak bisa ceramah seperti Bapak Muhammad ngurus apa Kitab Ratulillah. tapi semoga yang yang sedikit ini uh, menjadi penyemangat untuk saya pribadi dan hadirin semuanya pokoknya intinya begini jangan pernah jangan pernah yakin kita bisa berhasil kalau salatnya nggak baik. Jadi kalau salat nggak baik kita berhasil itu pasti istidraj. Itu dilulu sama Allah. Ya. Tapi kalau kita sudah berusaha memperbaiki salat walaupun belum baik tapi berusaha memperbaiki salat, nah kita semakin baik hidupnya yaitu proses yang benar. Itu proses yang yang benar. Makanya di hati ini harus ada tanamkan rasa cinta sama so, sama salat. Ini kalau saya bahas salat panjang nanti ini, karena mopang ini. Ya, ada rasa cinta sama sama salat. mulai dari cara kita berpakaian ketika salat. Itu harus ada rasa cinta. Kalau mau salat ya pakaiannya nih pilih yang yang bagus dan seterusnya dan seterusnya. Ini kalau diomongkan terus nyambung terus enggak ada habisnya. Enggak ada habisnya. Mari kita tutup dengan doa yang biasa kita baca. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babirahmatillah. Adada maafi ilmi Allah Salatan wasalaman daimain bidawami mulkillah Wa ala alihi wa sahbihi Allahumma j'al fi ta'atika farahi wa sururi Wa fi mardatika jami'a umuri Allahumma ya alim bihalati Wa mutalih ala sarairi wa واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي وابتبني في ديوان ساداتي واسلبي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي اللهم إني طامع في عطاك raghibun fi ridhak mustaslimun liqadhak fa'ktubni min awliyak waslubbi sabila hudak walhiqni bi asfiyat wa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam alhamdulillahirabbil alamin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh monggo diunjuk dan